الحمد لله رب العالمين والصلاه على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم يسر صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين استمعوا الكول فاتبعوا حسنا إلي انت منصور و إليك المطلوب اعطني محبتك ومعرفتك Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian wa jazakumullah subhanahu wa ta'ala Ustaz Ingin sampaikan teknik menghafal Al-Quran semudah tersenyum Insya Allah orang yang tidak bisa baca Al-Quran sekalipun Hanya dalam waktu singkat Hanya dalam hitungan menit bisa langsung hafal berikut makna Dan langsung bisa menuliskan Allah. Dan ini dari mulai usia 3 tahun Sampai nenek-nenek 85 tahun Insya Allah bisa Nggak perlu Suasana yang tenang Tidak perlu di masjid Bahkan di jalanan sekalipun Di kendaraan umum sekalipun Insya Allah bisa Ustaz mau putrin videonya ya Sebentar Katar yang Katar Demik Ini acara ditayangkan di MNC TV setiap hari Senin sampai Ahad. Boleh diklik dua kali dik biar besar. Ini di Lawang Sewu Semarang. Jadi nggak perlu tempat yang khusyuk, nggak perlu dengan tulisan, nggak perlu pegang Al Qur'an. Insya Allah bisa langsung hafal berikut mana makrot dan tajwidnya. Dan ini bintang film turun dari angkot. <tuh> Ini mulai nyari korban dan sengaja bentuknya reality show Ingin nunjukkan kepada semua audiens bahwa Tidak perlu dibuat-buat, orang langsung hafal berikut mana. Nanti dengarkan betapa bisingnya jalanan Dan orang dalam kondisi bising sekalipun insya Allah bisa langsung hafal Nah ini korbannya nih, para pedagang di sekitar Lawang Sewu Tadinya Ustaz mau ngajarin bule juga itu. Dengerin suara sekitar bisingnya luar biasa. Lihat mukanya ya, mukanya para pedagang sebelum diajarin mukanya para cemburu semua. Ini lihat ya hanya dalam hitungan menit. Tuh lihat, langsung senyum, langsung hafal Ini Ustaz ajarkan juga para sekolah, para pelajar di sekolah pelayaran Ustaz nanya siapa yang bisa baca Al-Quran Segitu banyak yang bisa Tuh lihat, langsung senyum Ustaz ajarkan dua ayat, langsung hafal berikut mana. lihat Ustadz sudah selesai Di belakang gak ada yang nyuruh tuh Masih baca Al-Quran Oke stop Di pos. Oke sekarang kita akan praktek siap Lampunya dinyalain lagi tolong Oke kita akan ngafil quran Siap ya Ini mukanya para tegang semua ini. Di mana mana Ustadz Dapati ngajar Quran itu, Ustadz Dapati semuanya senyum. Cuma di sini kayaknya stres semua ini. Sekarang ini supaya relax, Mas Berwi berdiri sini, pegangin micnya. Siapa? Gini gini gini, relax, kesini, deketin mulut, gini. Ayo coba relax begini gini tangannya, gini gini gini. Ayo semuanya ikutin. Ini Ustad mau relaksasi supaya anda nggak terlalu tegang. Rasakan kepala anda, leher anda, punggung, tangan, bahu semuanya relax. Ciri-ciri orang relax senyum pak nggak senyum. Nih stress semua kayak senyum senyum. Oke, okay. angkat, angkat tangannya. Senyum senyum senyum. Udah relax belum? Nggak ada yang jawab. Udah relax belum? Nah, turun. Ini Ustad bisa ngelihat orang relax atau stres bisa kelihatan ini. Orang yang mudah hafal Quran atau sulit bisa kelihatan dengan cara gini Ikuti gerakan tadi ya Siap ikuti? Gini, tepuk Gini Senyum, senyum, senyum Ini bisa kelihatan orang yang lihat stres dengan cara gini Sekarang ikuti gerakannya, tangannya silang Jarinya rekatkan, jempolnya di bawah Udah belum? Sudah? Yuk kita baca basmala sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sekarang jempolnya putar ke atas Ini stres semua ini ya. Cukup tangan orang semua. Eh, eh semuanya berdiri, berdiri, berdiri, berdiri. Bikin barisan laki-laki 5 5 5 5, perempuan 5 5 5. Ayo cepat yang yang rapi. Berdiri 5 orang 5 orang. Ayo baris-baris yang rapi. Ayo cepat dong cepat yuk. Dua, tiga, empat, enam boleh, enam, enam Perempuan, enam Ayo, yang belakang, ikuti yang depan ya Lima, lima, lima, lima Udah belum? Yang belakang dirapikan, maju ke depan yuk Maju ke depan Ikuti depannya Enam orang Iya Ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam Satu, dua, tiga, empat, lima, gitu, ayo Yang laki-laki lima, -laki udah belum? Yang ibu-ibu, nih tengah masih kosong, ayo diisi Nah, ibu boleh di sini. Udah belum? Sudah? Coba duduk pelan-pelan, duduk, jangan berubah barisan, duduk, duduk, duduk. Duduk. Duduk, jangan berubah barisan. Duduk. Nah, begini rapi. Malu-malin, udah sampai Kak Abu duduk aja Kak Abu rapi ini ya. <laughs> Oke, okay. <tuh> Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ustaz akan ngajarin teknik menghafal Al Quran sebenarnya Senyum. Siap? Siap. Siap. Siap. Oke, okay. uh, Ustadz pengen mulai dari bagaimana menghafal Quran ikut cara Rasul. Setuju nggak, kira-kira? Anda coba jawab. Menghafal Al Quran itu ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ibadah harus ikut contoh Rasul apa tidak? Sekali lagi Ustaz tanya Kalau ibadah harus ikut contoh Rasul atau tidak? Harus Kalau ada ibadah yang Anda lakukan Tidak ikut contoh Rasul Namanya apa? Oke okay, Sekarang kita samakan persepsi Rasulullah bisa baca tulis nggak Tidak Hei Rasulullah bisa baca tulis nggak Tidak Rasulullah nerima wahyu pertama kali di gua apa? Ya. Gua Hiro Ketemu siapa pertama kali di Gua Hiro? Malaikat Jibril, Malaikat Jibril. Tatkala ketemu Jibril pertama kali di Ugu Rasulullah itu senang apa ketakutan? Takut Maka ketika itu Jibril ngomong begini Ikhrak Bacalah Jawaban Rasul Ma'an Nabi Saya enggak bisa baca Baca kata Jibril enggak bisa baca Baca enggak bisa baca Berkali-kali disuruh baca enggak bisa Maka Jibril begini nih Ngebentangin sayapnya Lalu meluk Rasulullah Bu, Pak, jawab Kira-kira Rasul tadinya takut Terus dipeluk sama Jibril Kira-kira makin seneng atau makin takut? Makin takut Dalam kondisi bertambah takut Jibril membacakan 5 ayat awal surat al alaq Betul? Betul Bismi rabbikaladi Halakal insana insana Ikrar Warabukal, Allama, Insana, itu dibacakan oleh Jibril dalam kondisi Rasul ketakutan, betul? Betul? habis itu Rasulullah dilepas sama Jibril. Oke begitu dilepas sama Jibril, ibu apa rahmati Allah, Rasul turun gunung dari gua Hiro ke rumahnya. Kira-kira dalam kondisi amat ketakutan Rasul turunnya jalan santai atau lari terbirit-birit Lari terbirit-birit Sampai rumah Rasul teriak-teriak begini Zammiluni, zammiluni Artinya ada yang tahu? Selimuti aku, selimuti aku Rasul menggigil Maka khadijah keluar, memeluknya, menyelimutinya, menenangkannya Begitu tenang ditanya, apa yang kau lihat? Makhluk aneh, makhluk menakutkan apa yang dia sampaikan subhanallah dalam kondisi amat ketakutan badan menggigil lari terbirit-birit tanpa terasa Rasul bisa nyebutin lima ayat betul nggak kira-kira? betul nggak? oke okay, sekarang yuk Ustaz nanya Ngapal Quran ibadah apa bukan? Ibadah. kalau ibadah harus ikut contoh Rasul apa enggak? sekarang Ustaz mau nanya sama Antum Antum pernah gak ngafal Quran ikut contoh Rasulullah gimana Ustaz? ngafal Qurannya sambil lari terbirit-birit. pernah pernah? Kalau belum pernah bidah? Apa? Betul nggak? Kan tadi antum yang ngomong kalau ibadah tidak ngikut contoh Rasul namanya apa? Bidah. Oke, okay. ahli bidah semua ini. Makanya terima terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat ngafal Quran sama Ustaz dua. Tiga? Salah sama encer Satu suara lantang, ikuti. Yang kedua, isyarat tangan. Dengan suara lantang kalau ustaz bacakan ayat, Anda ikuti Oke okay, setuju supaya Ustaz bisa dengar sudah pasti apa belum Setuju ya Satu apa? Satu <Dan> yang kedua? Satu apa? Di syaratan tahu Ustaz Oh di tanya yang ini akan membuat Anda mengerti jutaan bahasa dunia Termasuk bahasa Arab Segitu kampang Ustaz, tidak segitu kampang Kalau mau percaya yang terima kemati Allah Jemaah Haji Indonesia Jemaah Haji Indonesia nih Sekarang lagi pada kumpul disana. di sana Ya Allah Kamu sedali pada itu lebih dari 90% yang ngerti bahasa Arab, betul? Kan? Jangan kan disini, aku sudah bisa ditambahkan yang ngerti di di bahasa Arab, betul? Kan? Tapi orang yang berangkat haji, itu sebulan ada di sana, mereka bertinggi, haji, honsaryat. Apa itu? Arufannya ini akan membuat Anda ngerti jutaan bahasa dunia. Okay. Terus yang kedua, ini prosesornya lebih kencang daripada otak. Mencurnanya lebih kencang daripada Terus yang ketiga Ini bisa nyimpan memori Sampai puluhan tahun ratusan tahun, ribuan tahun Jutaan tahun sekalipun Lebih dahsyat daripada Warta Dari mana Ustaz buktinya? Oh ini firman Allah, pernah dengar ayat ini? Kalau pernah dengar, apa? Baca sama-sama, mau Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Beliau menah minhu ar terus wa tukal wa asarju sama-sama artinya rupanya enggak cuma di tanah air di sini juga saya ketemu rupanya muslimin Indonesia baru menjadikan Al-Qur'an hanya sekedar mantra sering diulang-ulang boro-boro diamalin paham pun tidak al yauma hari itu kata Allah hari kiamat boleh jadi hari ini boleh jadi lusa boleh jadi pekan depan atau mungkin ribuan tahun lagi jutaan tahun lagi juga bisa Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat. Tapi Allah kasih tahu kepada kita. Naqtimu ala afwahim, kami kunci mulut mereka. Watu kalimuna aidiihim berbicara pada kami. Lihatin. Tangan-tangan mereka bersaksi pada kami, kaki mereka atas apa yang dulu mereka lakukan. Allah ingin sampaikan kepada kita ai manusia, kamu pengen tahu enggak tempat nyimpan memori paling dahsyat di mana? Di otak, bukan kata Allah. Laptop bukan, handphone bukan. Di mana ya Allah? Kata Allah tempat nyimpan memori paling dahsyat di sini kata Allah. Kaki, tangan. Baru pada ngerti kan? Baru pada enggak kan Jadi rupanya tidak hanya hari kiamat Bahkan kita masuk surga atau neraka pun Tangan dan kaki kita masih bisa cerita pada Allah Sampai miliaran tahun, sampai selama-lamanya <tuh> Oke, lima, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, ngapal Quran sama Musa, syaratnya berapa? Dua. Syaratnya berapa? Dua. Satu Dua. Yang kedua Dua. syarat tangan, maka dengan dua cara itu, insya Allah anda akan permanen hafalannya, meski tidak usah pakai otak, setuju kira-kira? oke, sekarang kita latihan kalau ustaz ngomong menghafal Al-Quran anda jawab dengan lantang, tangannya tinju ke udara, ngomong begini mudah, bisa nggak kira-kira? yang kencang ya, yang paling lantang ya coba, menghafal Al-Quran kurang kencang menghafal Al-Quran menghafal Al-Quran oke, oke Ustad, emang dengan cara itu bisa permanen? Oh permanen, bu, Pak. Sekarang Ustad garansi. Kalau Anda nggak percaya? Gini nih, kita akan buktikan. Ibu Bapak tahu nggak lagu anak-anak ini? Topi saya bundar. Tahu lagunya? Tahu. Gerakannya tahu nggak? Topi saya bundar. Oke. Okay? Sekarang kita janjian. Ustad akan ngajarin Ngafal Quran, kalau kalian Nyanyinya dengan suara lantang dan tangannya Digerakin, kalau males-malesan Ustadz juga males ngajarin ngafal Quran Setuju kira-kira? Kita nyanyi bareng-bareng ya Yang kenceng dan tangannya Digerakin, satu, dua Tiga, Top Saya Bunta Lebih keras, bunta Adik-adik dari TK mana ini? Nih, lihat nih ya, lihat Ustadz Ahmad yakin waktu anda kecil dulu Orang tua anda atau guru anda Nggak ngomong begini, nak ada lagu bagus Hafalkan, yuk Anda nggak perlu ngafalin, betul nggak? Tanpa rasa anda hafal, betul? Dan Ustadz Ahmad yakin, coba Taruhan, siapa yang dari rumahnya Selama perjalanan ke sini, nyanyi lagu itu Ada? Boleh jadi ada orang udah belasan tahun Puluhan tahun gak pernah nyanyi lagu itu, betul? Tapi rupanya kalau hati senang Suaranya lantang, tangannya bergerak Permanen apa enggak? Permanen selama-lamanya, oke? Setuju? Oke, kita akan praktekkan, setuju? Eh, Ustadz mau nanya nih Siapa yang belum lancar baca Al-Quran? Tunjuk tangan, yang belum lancar mahrad tajwidnya Yang gak nunjuk udah lancar bacanya Ayo angkat, angkat, angkat Oke, jangan malu-malu Biar Ustad ngukur, nanti hasilnya berubah apa enggak? Turun, turun Siapa yang nggak ngerti bahasa Al-Quran Bahasa Arab Tunjuk tangan Uyuh Allah banyak ya Turun turun turun Siapa yang nggak hafal surat Mau surat yang susah yang gampang? Gampang Hah? Gampang Siapa yang nggak hafal surat Al-Balad Al-Balad tunjuk tangan Al-Balad Gak hafal Oke okay. Turun-turun. Ini nunjuknya bingung dia. Mau nunjuk ke pagak aga. Sekarang sadarnya sekali lagi yang belum hafal surat al-balad. Tunjuk tangan. Yang belum hafal. Oke, okay, turun-turun. Yang belum hafal berikut artinya. Tunjuk tangan. Oh, hampir semuanya. Masya Allah. Rupanya Ustad dari tanggal 19 sampai hari ini Allah kasih jadwal yang amat banyak dan melelahkan baru ngerti hikmahnya nih. Rupanya. Allah suruh Ustadz untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat ini ya Baik, kita ngapa surah balas ya Bu, Pak Eh, dengerin Ustadz, jangan pakai otak ya Kalau Ustadz ngomong kencang, ikuti Setuju? Kalau tangan Ustadz bergerak, ikuti Siap? Oke, yuk, taus dan basmalah. Auzu Yang keras bis. La ukesimu, ayo. La, la ukesimu, Eh, oh, oh. yang ustaz tunjukin aja, jangan diturisin ya. La ukesimu, coba. La ukesimu, sungguh aku bersumpah, ayo. Sungguh bersumpah, kayak anak muda, swear, swear gitu ya. La ukesimu, ayo. La, Tangannya mana tangannya? Sungguh. Altara. Bihada coba. Bihada. Dengan ini. ini. Albalad. Negeri. Negeri. Kakinya gini. Duk, duk. Coba ya. Coba coba coba ya. Ah? Ha? Mau berdiri? Berdiri berdiri berdiri. Ayo, ayo, ayo. La uksimu bihadal balad Coba yang keras La uksimu balad La artinya apa? Eh suara yang kencang tangannya gerakin La uksimu artinya? al Al-Balad Oke, sekarang kaki ini dihentakin ya. Kita baca Allah uqsimu bihadzal balad. Satu, dua, tiga La Lagi. La Tambah keras. La Hafal Al-Qur'an. telat bolot namanya ya. Menghafal Al-Qur'an. Oke, duduk duduk duduk duduk duduk. Yuk sama-sama ya. Nggak sekarang ganti albalanya pakai tepokannya, pakai dedeg gitu ya. Ya. Coba la uqsimu Oke, siap. Sekarang ayat 2. Wa anta ayo. Wa anta dan engkau Muhammad Hilum, Hilum Bertempat tinggal tempat tinggal. tinggal Maksudnya di rumah Dia kadang-kadang berdiri Kadang-kadang dia tiduran Oke okay? Hilum, Hilum Artinya apa? Bihadal balad Bihadal balad Artinya sudah Artinya sudah Di negeri ini bukan sudah artinya bukan artinya apa di negeri ini artinya sudah lagi maksud ustaz di ayat 1 kan udah tadi ya artinya sudah wa <tik> antahilum biha Ustaz dulu e eh. Ustaz dulu sabar sabar wa antahilum bala coba Ulang Wa antah ilum Bihadal Wa antah ilum Bihadal Ayo sama-sama Wa antah ilum Bihadal Dari lauksimu Lauksimu Bihadal Wa anta. Apalal Quran. La uksi artinya. Sungguh aku bersumpah bihadal balat demi negeri ini. Wa anta dan engkau Muhammad hilun bertempat tinggal bihadal balat. Lihat tuh, hanya dalam hitung alamin Anda hafal dua ayat berikut makna Mahra dan tajwidnya betul? terusin jangan? Wa walidiu Ayo Demi ayah Wa walad Dan demi anaknya Ini ayahnya, ini anaknya Wawali walidu wa coba walad gitu ya Wa walidu yang keras Lagi Lagi Lihat satu Lalu Dua Wahan Al-Quran Ini Ustadz masih melihat Masih banyak yang ngafal pakai otak Ustaz kasih tahu ya pengalaman Ustaz ngajar. Orang yang ngafal pakai otak, insya Allah susah apalnya, mudah hilangnya. Baru keluar dari pintu, insya Allah udah lupa. Tapi orang yang ngafal pakai suara kencang, tangannya bergerak-gerak, insya Allah senang dan permanen selama lamanya. Ngafal Quran pakai otak nggak nolong bu, pak. Yang ada malah ngerepotin. Emang Ustaz tahu kita ngafal pakai otak kelihatan bu, pak matanya begini nih. itu nyurung nyurung itu pasti otaknya lagi muter keras tuh. Terus suaranya kagak keluar kayak orang stres tekanan batin. Oke? Okay? Nih nih Ustad mau buktiin kalau ngafal pakai otak itu bukan ngebantu tapi ngerepotin Coba nih, ini simulasi ya. Tolong bantu Ustad. Tahu nggak beda ukuran gajah sama semut? Kalau gajah, be? gajah ukurannya besar, coba jalan kencang. Gajah ukurannya besar. Kalau besar tangannya gimana? Gajah Bareng bareng gajah, besar. semut. Oke, itu yang anda tahu selama ini dengan otak. Sekarang Ustaz mau nyoba, otak anda bisa berakselerasi dengan cepat atau malah ngerepotin. Ustaz bakal ganti. Ustaz ngomong gajah, jaw besar, tapi tangannya gini, bisa nggak? Coba gajah, gini besarnya. Ulang gajah, semut. Allah, orang Abu Dhabi pinter-pinter. Kita coba satu, dua, tiga, semut. Woi mana ada semut besar, semut kecil tapi tangannya gini, tuh lihat. Otak andeng repotin ya, gajah, semut. Oke, mulai pinter. Sekarang ustaz tambah, siap. Beda ukuran ular sama ulat. Kalau ular ukurannya panjang, tangannya gimana? Ular, ulat, pendek, kecil lagi. Ular apa ular? Panjang, ulat. Oke, okay, sekarang ustadz rubah dikit. Kalau ustadz ngomong ular, mending nggak usah pakai otak, pakai emosi aja. Ular panjang gitu, pakai emosi, bisa? Ulat pendek, bisa? Oke, okay. konsentrasi, awas yang pakai otak, insya Allah spruk. Ada gajah, ada semut, ada ular, ada ulat. Siap? Eh, udah nggak usah dipegang piringnya, ntar jatuh, ya. Taruh dulu bu, nggak usah keluar makanan, jangan keluar makanan. Taruh dulu aja, siap ya? Ada gajah, ada semut, ada ular, ada ulat. Satu, dua, tiga, ulat. Pendek. pendek, ulat. Ular, gajah, ulat, semut. kelihatan bakat bakar struk Paham? Otak Anda enggak nolong lebih bagus kayak anak-anak Anda. Mereka lari-larian, suaranya kencang. Tapi setiap apa yang mereka dengar hafal permanen. Betul nggak kira-kira, Bu? Pak, betul? Maka ini mumpung baru beberapa ayat. Baru 3 ayat. Maka yuk suaranya kencang, tangannya gerakin, biarin salah-salah. Paling juga teman sebelah nengok ke kamu, ya. Siap ya? Kita baca lauksimu dari yang satu Siap? Yang keras? Yuk, satu, dua, tiga Lauksimu Dua hilum Tiga Ulang lauksimu La Oke, ayat 4. Siap ya? Laqad Coba. Laqad Kholakena Sungguh kami ciptakan. Sungguh kami ciptakan. Al-insana. Al-insana. Manusia. Manusia. Penciptaan manusia di mana? Di sini nih. Gitu ya. Jadi insana begitu ya. Al insana. Coba. Al insana. Manusia. Manusia. Be betul kan Bu? Hamil gitu ya. Yeah. Oke. Okay. <laughs> Fi kabad. Fi kabad. Dalam susah payah. Dalam susah payah. Jadi maksud Allah sungguh kami telah ciptakan manusia penciptaannya dalam Usaha. Ibu-ibu, waktu lagi ngelahirin anak susah payah begampang. Oke, jadi gini, fi dalam susah payah, Anda semua nyentar berdiri kayak Ustaz begini. Fi kibad dalam susah payah. Gitu ya. Siap kira-kira? Yuk, berdiri, berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Ayo, eh dirasakan, tidak untuk dihafal, dirasakan dan dinikmati. Siap? Ikutin Ustaz nih. لقد خلقنا الإنسان في كبد. gitu ya siap? Oke satu eh nggak usah jaim jaem terjaem jaim kagak apal ya oke satu dua tiga Laqad خلقنا الإنسان في Aiyah, lumayan, lumayan. Eh, rekam, tolong rekam, rekam. Nanti kita siarkan di RCTI ini. Orang Abu Dhabi ya, siap. Pulang, lakukan kolaknal insana fi kabat. Satu, dua, tiga, insana fi Nah, bagus. Lagi, satu, dua, tiga, Masya Allah, dari ayat 1 ya Siap, la uksimu Satu, dua, tiga La uksimu Ya Allah, <laughs> sekarang gini dengerin ustadz ya, dengerin sekarang bikin kelompok satu kelompoknya buat yang laki-laki lima orang bikin lingkaran, nih satu barisan aja yang perempuan enam orang bikin lingkaran, yuk melingkar melingkar cepat berdiri berdiri tidak duduk berdiri berdiri berdiri ayo berdiri melingkar melingkar melingkar La Ukesimu Dua Tiga Empat Ulang La Ayo La An. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lakad. Sudahkah semua belum? Belum. Ulang lagi. Ustad mau nanya, siapa yang ngerasa senang ngapal Quran sekarang? Masya Allah, sekarang turun-turun siapa yang mulai hari ini, mulai malam ini bercita-cita sebelum mati pengen jadi Hafiz-Hafizoh Masya Allah, Terus ini karena ngelihat antum semua antusias Ustadz janji mau nemenin antum semua ngapal Quran sampai 30 juz, mau kira-kira? mau ditemeninnya bayar apa gratis kira-kira? kelihatan dari tampang ini ya muka-muka gratis oke okay, sekarang yang mau ditemenin Ustadz ngafal Al-Quran sampai 30 juz secara gratis keluarin HP HPnya keluarin HPnya keluarkan yang belakang kalau mau ikutan boleh keluarkan HPnya dan infakkan gak gak gak SMS SMS sekarang hampir setiap hari Ustadz nerima setoran ribuan orang jangan diusah tunjukin Bagaimana kelompok dari seluruh dunia Sudah 16 negara Sekarang dengan UAE ini Insya Allah dengan sudah 17 negara Jadi huwata lima rahmati Allah Sekarang tulis SMS formatnya adalah Nama Nama Anda Contoh Budi Gitu ya Sudah belum? SMS ya Pak SMS Formatnya tulis nama Anda Budi misalnya Atau Ani gitu. Gak usah Yudhoyono you know, gak usah Sudah belum? sudah belum tulis Budi misalnya spasi Abu Dhabi <tik> eh nggak usah Abu Dhabi deh ada orang dari Dubai juga soalnya UAE Budi spasi UAE sudah <tik> belum spasi jenis kelamin L atau P sudah belum Bu Pak pilih ya jenis kelamin L atau P jangan atau bahaya itu ya ulang-ulang formatnya apa nama spasi UAE spasi jenis kelamin L atau P Oke okay? kirim ke nomor ini kirim ke nomor ini plus 62 plus 62 Indonesia udah belum 8, 7722 8 7, 722, 7, 22, 2, 000, Udah Ulang ya Plus 6, 2 221200 send kirim sekarang Insyaallah tiga kali 24 jam maksimal Anda akan diundang dalam grup menghafal Quran jadi nanti usah akan kirim video durasinya enggak nyampe satu menit Anda nonton ikuti bacaannya ikuti gerakannya Insyaallah anda hafal akan lebih bermanfaat lagi kalau misalnya anda ngajak keluarga, anak-anak, suami, istri setiap hari, apalkan satu ayat, apalkan satu ayat, dan nanti storing ya. Jadi begitu anda terima video, setor by audio. Begitu disetor, ibu bapak sekalian, rahmati Allah. Insyaallah kalau anda rajin menyetor Nih jaminan ustadz dan tim 20 ayat saja anda setor Insyaallah sudah benar mahrad dan tajwidnya Jadi dengan cara ini insyaallah Anda langsung bisa hafal berikut makna mahrad dan tajwid Nih ustadz pengen nyontohin Orang-orang setoran Ustaz Ustaz mau liatin Nih ibu-ibu lihat ini grupnya namanya Hafiz on the Street Qatar bener nggak? Ya. ya, nih Qatar. Nih isinya orang restoran semua nih. Di Qatar orang setiap hari di restoran Ustadz Putrin ya, nih restoran. ya Jadi nanti setiap hari di handphone anda akan terima video dari Ustad secara gratis. Pokoknya yang nggak store bakal dikeluarin dari grup, setuju? Komitmennya setuju? Oke, okay. udah udah gratis, pengen lama-lama kagak nyetor lagi, sempit deh grupnya ya. Oke okay, ya, pokoknya harus harus store. Siap kira-kira? Oke, okay. jadi insya Allah ustadz janji akan nemenin antum semua ngafal Quran sampai 30 juz. Siap? Mengawal Al Quran. Baik semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima semua ibadah kita Dan Ustaz mohon maaf pada segala kesalahan yang hilafkan Mudah-mudahan kalau kita merasa senang dengan Al-Quran malam hari ini Allah akan bahagiakan kita seterusnya selama kita hidup di dunia sampai akhirat Dengan barokah Al-Quran Baik sama-sama kita duduk dengan doa keperluan majelis Subhanakallahumma wabihamdika Nasyadu Allah ilaha ilaha anta Nastafiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh